Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Uh, curahan perasaan dan humor. Curanmor, mempersembahkan Pesan layanan masyarakat. Ih, itu pesan layanan masalah, Cukun. Cukun. la <laughs> la jembreng kuwe kuwi jenengane akibat sampeyan udut wae ngerokok wae kaya-kaya nek ora suwe urak apa ya garene teni jambi iki kaya ya kere orang ya kere udut ya mate ora udut ya mate udut gue ya wis lah kene ha, <laughs> kayim kahiman go ngapa lah. Loh, kon nyatet lo, Kang. Ki anane Jiman ninge warga sing arep modar. Lah kene iki sing arep merika mujur mu mu Kena Sahabat guys, yes, merokok juga merupakan, juga merupakan pilihan hidup. hidup. Jadi, Jadi, jika orang-orang terdekat Anda memilih, memilih tetap merokok, merokok Ora sare nang urusane kedadeke sing becak-becak nang sing bendina sine mancing tok ya mancing bae ana te durasa kake nodol sok lagi hidup dengan merokok adalah sebuah pilihan ya survei yang dilakukan oleh LSM alias lembaga sosial tur isi masalah menyebutkan bahwa rokok Bisa menghindarkan kita dari perbuatan jahat Karena selama ini gak pernah ada kasus orang membunuh Orang mencuri utawa jotos-jotosan sambil merokok ye, Selain itu dengan konsumsi rokok juga dapat mengurangi resiko kematian Buktinya di acara berita televisi utawa orang Belum pernah ada orang yang meninggal dunia dalam posisi merokok Gitu Nah, yang lebih menguntungkan lagi Rokok juga baik untuk basa basi Dan menambah keakraban Contoh Anggar ketemu pengenang barang gawain Gue ngobong kakobrolan gue mesti Dewet nawani rokok dipit Ya jalan resiki misalnya Basa basi diganti karena duit Kan duit kan Nah selain itu Dengan merokok kita juga memberikan Lapangan kerja Bagi para buruh pabrik rokok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 Sementara, Sementara itu, survei, survei juga membuktikan bahwa merokok itu bisa menjadi penolong Anda pada saat, saat mobil utawa kendaraan utawa motor Anda mogok di tengah jalan. Maksud e kepriwe? Kaiki, anggar, anggar misale mobil utawa montore kowe macet nang tengah dalan, diteliki busine Wis dibuka diamplas barang Montornya orang muruk-muruk Rokoknya cemplung nabai Maring tank bensin Bakar baik Ganti singan Bila resya Gajak patin Nah bok Kanggo mani ngerokoknya Bok cemplung nabai Maring bensin Gw Nah Dengan merokok Kita juga ikut membantu Program pemerintah Yaitu KB Keluarga berencana Dua anak cukup Serta yang lebih Mehebohkan lagi Bisa mengurangi Tingkat perselingkuhan Karena Jerene Yang namanya merokok itu Bisa menyebabkan imun Ponllejar la can caraança de pua Sementara menurut dokter rumah sakit jiwa, rokok juga dapat dijadikan sebagai indikator kesehatan. Maksudnya kayak gitu kan? Jadi setiap dokter pasti menyuruh pasienya untuk berhenti merokok ya. Kalau lagi pas sakit, jadi siapa bayi singwiling rokok? Berarti orang itu dalam keadaan sehat walafiat. Hehe, bok. Rokok juga bisa menjadi alarm anti-maling. Terutama kalau para perokok batuk berat di malam hari. Maling kebetulan orang-orang juga. Es que no pengelec, kan? Nah, di dunia film, rokok juga membantu, kan? Rokok dijadikan sebagai perangat sotting, khususnya untuk adegan film keci, contone. Penjahat itu selalu menggunakan rokok, godis lomotna maring lakone, terikat di kursi. Hahaha, <laughs> penderitaan itu pedih, Jenderal Hahaha. <laughs> ke SP ya. <laughs> Sementara itu bi shooting film koboi, rokok juga sangat membantu nih sahabat, yes, yes. Yaitu, yaitu koboy pasti akan terlihat lebih gaya, gaya kalau naik, naik kuda sambil ngerokok. <laughs> Sekarang bayangkan kalau seandainya naik kuda sambil ngupin, kayaknya jadi melelet tiapnya deh ya. <laughs> Nah ada lagi Untuk anak-anak sekolah Rokok juga sangat bermanfaat sekali Yaitu untuk melobangin jawaban soal-soal eptanas -soal Jadi orang pensil 2B, pensil 2B Larang regane rokok bayi 500 undi Dan fakta lain sahabat Yes Sekitar 30 orang yang meninggal dunia Itu adalah perokok Nah 70 persennya bukan perokok Weh, Sing mati gara-gara rokok malah lebih sendingkan Ditimbangkan yang baik Apara perokok apara pura Pesat layanan masalah ini disampaikan oleh SPBU Sinergi Segerombolan paguyuban bakun udut Sing ora gelem rugi Hehehe. Curanmor Pencurian sepeda motor Ih, salah uh, Curahan perasaan dan humor Curahan mor Mempersembuhkan Pesan layanan masyarakat Ih, itu Pesan layanan masalah, cukup